Apa komentar Anda? Saya sendiri kurang memahami persoalan yang sebenarnya ya. Kami hanya mendengar bahwa sebetulnya itu sudah sangat lemah. Dan warga sudah berapa kali melapor, namun tampaknya kurang ada tanggapan yang serius dari pemerintah ataupun dari pejabat yang terkait. Sehingga akhirnya saat yang tidak diharapkan itu betul-betul terjadi. Nah, saya sendiri sebagai warga yang tinggal di sekeliling Waduk ataupun situ Gintung itu memang tidak menyangka sama sekali. Karena pada waktu itu tidak terlalu hujan lagi yang lebat seperti yang sebelumnya pernah kami alami dan kemudian mengakibatkan banjir. Lalu tiba-tiba pagi-pagi, datang air bah yang sangat tidak terduga dan membuat keluarga kami juga menjadi sangat panik, histeris dan ketakutan. Ada pernyataan bahawa pemerintah selalu saja memberikan perhatian setelah kejadian. Iya, kerana saya melihat juga, begitu ini ada musibah, baru orang mulai atau mungkin pemerintah dan para pejabat yang terkait, mulai melihat, mengecek tanggul-tanggul ya, pada situ situ yang lain yang ada di wilayah Jabodetabek. Jadi sebetulnya, kalau itu semua mekanismenya berjalan dengan baik, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, ya, saya kira tidak akan terjadi bencana seperti yang saat ini terjadi itu. Jadi mohon, ini pengalaman yang sangat mahal buat kita semua, termasuk pemerintah, mohon Bisa lebih serius lagi memperhatikan hak asasi manusia dari warganya Termasuk juga hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya bencana Dengan meningkatkan perhatian pada tempat-tempat atau proyek-proyek yang dikelola Ataupun menjadi tanggung jawab pemerintah Agar betul-betul pengamanannya benar-benar terjaga Dikatakan bahwa sekitar situ sebenarnya tidak layak dijadikan tempat hunian Anda sendiri tinggal di sana Betulnya saya ini agak jauh ya, sekitar 3 km dari tempat lokasi. Namun itu tempat-tempat yang hanya berjarak berapa meter saja itu yang seharusnya untuk konservasi alam itu tidak boleh untuk membangun apakah itu rumah atau tempat usaha. Namun kenyataannya izin itu keluar begitu. Jadi ini memang sudah terjadi berbagai penyimpangan dalam jangka waktu yang cukup lama, namun juga tidak segera disadari bahayanya oleh pemerintah sehingga tidak segera ditertibkan. Ini harus jadi pelajaran berharga dan mohon baik masyarakat maupun media ikut memantau, mengontrol dan bahkan kritisi berbagai kebijakan yang menyimpang yang bisa berdampak negatif pada keselamatan jiwa warga di sekelilingnya. Kabarnya anda dan keluarga akan pindah dari sana, Kaseto. Ya, memang demikian ya tetapi kan bagi kami pindah rumah tidak semudah membalikan telapak tangan ya kami harus mulai penjajakan dan ya mengumpulkan uang kembali karena kalau tempat kami ini dijual juga tentu sudah jatuh harganya begitu tapi bawa itu keputusan keluarga terutama anak-anak sudah tampaknya sangat trauma dengan tempat tersebut dan memang secara bertahap kami memang akan pindah demikian Seto Mulyadi saya Dewi Sintawati.